Kitab suci Al-Quran Yaitu Kitab yang dalamnya terdapat Berita tentang orang-orang sebelum kita Dan orang-orang sesudah kita Serta hukum-hukum Yang ada diantara kita Di dalamnya terdapat petunjuk Dan cahaya Al-Quran merupakan mujizat beliau yang paling agung Dan terbesar Kalau Bapak-Ibu masih ingat saya pernah ceritakan di awal bab kita ini Mujizat Nabi SAW ada berapa macam? Dua jangan lupa dong, baru belajar dua, ada bersifat informasi dan ini seperti umat sebelum kita, apa yang terjadi di zaman Nabi Wasallam, apa yang akan terjadi nanti ini masih ingat kisah Abu Rafiq saya ceritain orang Yahudi yang dibunuh oleh Abdullah bin Abi Atiq ya, itu ada saya ceritain dulu kemudian terbunuhnya Umayyah bin Khalaf yang dulu tuannya Bilal ini sudah saya ceritakan semua, ini bentuk informasi Ada mujizat yang kedua, mujizat yang kelihatan dengan mata kepala manusia Seperti pembelahan bulan, tadi air jadi banyak Yang sedang kita jelaskan ini dari tadi ini adalah Mujizat yang kedua lanjutan yang kemarin jadi, Ada dua macam mujizat Satu-satunya mujizat Nabi SAW yang menggabungkan keduanya Informasi dan sesuatu yang fakta kelihatan Itu adalah Al-Quran Karena tadi banyaknya air, banyaknya makanan Turunnya hujan, pengobatan penyakit Penguasa terhadap hewan, menundukkan hewan itu semua, Bapak Ibu sekalian, e, tidak bisa lagi disaksikan sekarang karena Nabi SAW sudah meninggal. Tapi satu-satunya yang menggabungkan antara kedua mujizat, informasi dan fakta bisa kelihatan yang mujizat yang bisa menjadi bisa bisa terlihat apa yang akan bisa terjadi dengannya adalah Al Quran. Orang kalau misalnya kena sihir, dibacain ayat, teriak-teriak triaktor tujinnya kadang-kadang subhanallah saya lihat teman-teman ngerukyah atau saya juga pernah lakukan begitu dibacain ayat, ayat Al-Quran kita baca Al-Fatihah, saya tanya teriak-teriak panas, sakit kita biasa saja ayat, tapi itu tanda-tanda kebesaran yang luar biasa berapa banyak orang-orang muslim yang masuk Islam karena ayat Al-Quran keajaiban Al-Quran, banyak sekali fakta-fakta, ini sudah pernah saya jelaskan pada saat kita jelaskan tentang beriman kepada Al-Quran di pasal sebelumnya Bagaimana banyak orang-orang masuk Islam Dari orang-orang yang cerdas dunia Masuk Islam hanya dengan keajaiban Al-Quran Yang jelas teman-teman sekalian Dia adalah mujizat yang menggabungkan keduanya Merupakan tanda bukti abadi bagi kenabiannya Dan akan tetap utus sepanjang masa Agar tetap menjadi bukti dan dalil Yang membuktikan kebenaran kenabian beliau SAW Dan sebagai hujah atau dalil Atau argumen kepada manusia Hingga Allah mewarisi bumi ini Maksudnya hingga Allah membinasakan bumi ini Al-Qur'an adalah mu'jizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengenai hal ini beliau bersabda. Ini penutupan bab kita. Dalam hadis riwayat Abu Ya'la dalam redaksi ini dan juga Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 4981. Kata Nabi SAW "Ma min al-anbiyai illa waqad utiya min al-ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa inna ma kana alladhi utiyatuhu wahyan awhahu Allah ilai, farju anakuna akuna aktsaruhum tabi'an yawm al kata Nabi Sallallahu tidak ada Nabi pun sebelumku kecuali diberikan mujizat yang mirip dengan mujizat Nabi-Nabi sebelumnya maksudnya hanya fokus saja kepada kejadian nyata Kayak tongkat Nabi Musa bisa dilempar setelah Nabi Musa meninggal selesai tongkat itu enggak bisa berfungsi lagi Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati bisa menyembuhkan orang tulis setelah Nabi Isa meninggal diangkat enggak ada lagi gitu kan? sudah habis mujizat mereka Nabi Sulaiman belum punya kerajaan yang besar jin bisa tunduk tapi setelah meninggal Udah selesai Kata Nabi SAW, semua Nabi-Nabi diberikan mujizat Yang bisa membuat mereka beriman, manusia beriman Mirip dengan yang lainnya, hanya kejadian-kejadian Seperti itu saja, tapi aku diberikan Mujizat, maksudnya Al-Quran Yang dengannya Manusia akan tunduk dan beriman Dan kita lihat, setiap hari ya, Maaf, setiap tahun Populasi perkembangan umat Islam di dunia 30% dari jumlah penduduk Dunia ya, itu selalu 30% dari perkembangan Atau populasi manusia di buka bumi ini Jadi setiap tahun itu Luar biasa perkembangan Islam Makin ditekan Islam, makin dituduh, makin berkembang Selalu begitu Dan subhanallah orang-orang muslim Walaupun dia Biasa-biasa saja mungkin Mungkin dia dalam kondisi tidak sholat atau apa Kalau disuruh murtad ya, Asal dia sedikit saja orang tuanya pernah ingatkan masalah Islam sampaikan, itu sudah pokok dalam Islam Bagaimana dengan orang yang sudah tahu kebenaran belajar Kayak di majelis ilmu datang Tahu mana halal haramnya Allah Tahu mujizat Nabi SAW Tahu kajaiban Al-Quran itu luar biasa Pastinya begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian Al-Quran ini ya, Akan banyak memberikan petunjuk manusia Sampai kata Nabi SAW dalam masalah surga dan neraka Dan nanti akan kita panjang lebar membahas surga dan neraka InsyaAllah pada saat kita bahas uh, Poin setelahnya Pasal ke 10 nanti Tentang Beriman pada hari kemudian, tanda-tandanya, ya, kemudian yang sudah terjadi, yang belum terjadi, tanda-tanda kisit, tanda-tanda besar. Terus kita bahas nanti masalah kuburan, kematian, nikmat kubur dan adabnya. Kemudian kita masuk nanti ke masalah surga dan neraka. Tapi khusus surga dan neraka tidak ada di buku kita. Saya akan datangkan buku lain nanti yang akan saya baca. Kita bahas panjang lebat tentang neraka dan surga insya Allah. Dari pintu gerbang sampai makanannya, pakaiannya, buah-buahannya dan seterusnya. Yang jelas Alquran datang Bapak Ibu sekalian akan menjadi penyebab datangkan ya, apa namanya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang untuk beriman. Sampai kata Nabi saw, saya berharap ya, dan Allah berikan itu kalian akan menjadi setengah penduduk dunia. Eh maaf setengah penduduk surga. Surga sangat luas surga dan bumi. Kalian nanti akan menjadi setengah penduduk ya surga. Maka para sahabat berkata, kami bertakbir, Allahu Akbar. Maaf, sepertiga pertama, sepertiga penduduk surga. Maka para sahabat mengatakan, kami bertakbir, Allahu Akbar. Ini luar biasa. Sepertiga penduduk surga kita, berarti banyak sekali masuk surga. Lalu kata Nabi SAW, aku berharap wahyu lagi baru turun. Dan Allah terima, agar kalian menjadi setengah penduduk, dunia, eh, penduduk surga. Maka kami pun bertakbir, setengah penduduk surga. Luar biasa, seperti hampir mayoritas kita masuk surga, gitu kan. Karena memang Nabi SAW mengatakan siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, walaupun nanti dia masuk neraka dulu akan masuk surga. Lalu kata Nabi SAW terakhir, dan aku berharap serta Allah terima, kalian menjadi dua 3 penghuni surga. Mayoritasnya kita, gitu kan. Ini sebuah karunia yang luar biasa, pada kita dan itu yang menjadi penyebab manusia mendapatkan hidayah justru karena Al-Quran. Allahu'alaikum.